Pemirsa apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, kami berdoa semoga Anda semua lekas sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali dan jangan lupa selalu mensyukuri nikmat sehat dari Allah karena dengan kesehatan insya Allah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan tentunya atas maungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat juga salam selalu kita curahkan kepada Nabi pilihan hadapi junab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajmain. Pemirsa, di pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah Agama Islam, kita kembali berjumpa uh, dengan tema tentunya cara memperoleh anak yang soleh. Program ini adalah kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Bagaimana cara kita uh, memperoleh anak yang soleh dalam ajaran Islam? Karena kita yakin bahawa setiap orang tua pasti menginginkan anak yang soleh. Dan kita sebagai seorang anak juga pasti ingin menjadi anak yang soleh tetapi terkadang ada saja hambatan yang kita hadapi, ataukah karena dikarenakan kita kurang sabar dalam menghadapi segala sesuatu sehingga jalan menuju anak yang sholat ini terasa berat atau mungkin sangat susah untuk dicapai. Bersama kami hadir narasumber dari Kementerian Agama yaitu Bapak Dokter Andes Haji Nandi Naksabandi. Beliau adalah kepala subdit publikasi dakwah dan hari besar Islam. Assalamualaikum Pak Nadya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, sehat, Pak Nadya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang mesti barakatuh, kita syukuri. Ya. Amin. Amin. Dan pemirsa, bersama kita juga di sini ada siswa-siswi, eh siswa-siswi, siswa doang <laughs> dan juga santriwan dari Yayasan Ma'had Islam al Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nanti akan bawakan hadroh ya dengan dua buah lagu dan semuanya dari SMP Islam Plus Ma'had Baik eh, Pak Nandi, ini masalah cara memperoleh anak yang soleh Siapa sih yang tidak mendambakan untuk mempunyai anak yang soleh atau menjadi seorang anak yang soleh Dan dalam Al-Quran pun eh, selalu juga diperintahkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Karena itu salah satu cara untuk menjadi anak yang soleh Tetapi eh, ada dua, saya sebagai pribadi yang soleh, misalnya kita sebagai pribadi yang soleh dan orang tua sebagai orang tua yang berusaha untuk mendidik menjadi anak soleh. Apa yang bisa dilakukan? Ya, anak itu adalah manusia juga ya. Hmm. Tapi anak bukan berarti dalam bentuk mini ya. Tapi hmm. anak itu adalah calon yang nantinya jadi dewasa, jadi orang tua ya. Yeah. Karena ini kalau salah-salah mendidik anak ya, ya nanti akan berproses terus kepada pada usia lanjutnya akan salah terus. Hmm. Pada dua bulan yang lalu hmm. ya, Dua bulan yang lalu Kiai Haji Salahuddin Wahid hmm. Itu menulis dalam Sebuah harian hmm. di Ibu Kota Bahwa dalam Headline-nya itu judulnya itu bahwa Pendidikan agama di Indonesia gagal hmm. nah, Beliau mengambil beberapa ilustrasi ya. Banyaknya Anak-anak uh, yang suka menjarah menjarah ya ketika ada fatabro ketika ada pertandingan satu sepak bola ya di satu kota ya. Jadi itu anak-anak itu mengambil menjarah hmm. menjarah e, apa ada minuman orang, ada roti orang ya. Kemudian merusak sarana-sarana umum sampai PTKA itu rugi 1 miliar karena dilempar oleh penduduk ya. Hmm. Nah, juga ada Nah, ini berarti kan Pendidikan agama itu gagal yeah. Karena kan orang yang Beriman, orang yang bertauhid hmm. ya, Bahwa Allah itu Allah itu Melihat, Allah itu Mendengar, hmm. kemudian Orang yang sudah Belajar agama, di kiri kanannya Merasa ada dua malaikat yeah. Ma yalpidu min kaulin Illa ladaih roqibun atid hmm. Ada dua malaikat, roqib dan atid hmm juga Allah menjelaskan hmm. wa inna 'alaikum la hafizin kiraaman katibin ya lamuna ya yeah. pada manusia itu ada malaikat penjaga hmm. ada malaikat penulis yang tahu apa yang dia lakukan baik Pak Sandi, kita mohon maaf ini break dulu kerana sudah datang waktu subuh. Kita tidak sesaat untuk solat subuh. Ya, mari kita solat subuh. Ya. Mari, baik pemirsa dimanapun anda, kami uh, ingatkan kepada anda bahawa kita sudah datang waktu solat subuh untuk daerah khusus Bukit Tanjung uh, sekitarnya dan kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah solat subuh. Kami akan kembali selepas ini. Di mana pun anda kembali bersama kami dalam Hikmah Pagi di segmen Dawah Agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan televisi Republik Indonesia dan tema kita di hari ini adalah tentang masalah cara memperoleh anak yang soleh. Pemirsa dimanapun anda bersama kami sudah ada narasumber Bapak Dokter Deshaji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dawah dan Hari Besar Islam Kementerian Agama dan juga ada bersama kita di sini. Adik-adik uh, dari uh, siswa SMP Islam Plus Yayasan Mahalud Islam Mardotila Jakarta Timur Baik Pak Nandi kita lanjutkan ini tentang uh, Cara memperoleh anak yang soleh Ya pada hakikatnya hmm. Kalau kita ingin Memperoleh anak soleh itu Ya orang tua harus soleh terlebih dahulu Jadi ini Berarti mendidik para orang tua Supaya mempersiapkan Generasi muda yang jauh lebih baik Daripada generasinya yang Jadi sebelah orang tua yang bertanggung, yang ya, lebih ya. awal bertanggung jawab ya. Jadi baik buruk anak itu, mm -hmm. itu akan membawa efek psikologis pada orang tua. Yeah. Ya. Jadi kalau ada anak baik, ya anak baik, nah, itu itu bisa menjadi senjata pamungkas. Mm -hmm. Artinya senjata pamungkas bisa nolong di akhirat itu, ya. mm -hmm. karena dijamin oleh hadis Nabi, Wa wawaladin sholihin yadullah. Anak yang soleh yang berdoakan pada orang tuanya. Hmm. Selama orang tua itu tidak syirik, tidak musyrik pada Allah, digempur oleh doa dari anak siang dan malam. Qobbik hmm. firli wali wali daya warham huma kamarabbayani sofiya Allah. Ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Digempur terus ini akan diampunkan doanya selama orang tua itu tidak musyrik. Tapi juga anak itu bisa jadi bumerang. Yeah. Bukan saja di akhirat di dunia saja kalau ada anak teler, mm -hmm. anak mabok, mm -hmm. ya mabok-mabok itu anak siapa sih? Yeah. Ada anak berkelahi, anak siapa sih? Mm -hmm. Ya kan itu banyak orang tua itu menangis di pengadilan, banyak orang tua menangis di kantor polisi, ternyata anaknya itu sudah terlibat obat-obat penggunaan obat-obat yang terlarang oleh ah. narkoba ya. Nah untuk itulah perlu persiapan generasi itu memang tidak main-main. Hmm. Jadi harus di apa dipersiapkan sebaik mungkin. Hmm. Ini ada tuntunan-tuntunan dari Rasulullah, hmm. enggak salah ya. Walaupun ini berbeda di antara para pendapat para ahli pendidikan ya. Tapi kita lihat ya, pertama itu begitu anak itu lahir. Hmm. Nah, jadi ada pendidikan begitu lahir itu kata Rasulullah apa? Hmm. Hmm. Itahu It Alasibdianikum bi awali kalimatin la ilaha illallah hmm. Jadi bukalah pada telinga anak kita itu ucapan la ilaha illallah okay, Itu yang pertama Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Allah. Uh, Memang ini pendidikan melalui pertama itu melalui pendengaran hmm. ya, Karena uh, yang lain-lainnya belum berfungsi secara maksimal ya. uh, Di dalam Al-Quran surat an nahl ayat 7-8 Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sam'a hmm. wal absara wal afidah ya. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam tidak mengerti apa-apa. Sama yang sekarang jadi profesor, doktor, ya. S.H., M.A., M.Sc., Ph.D., PPD segala macam sukses ya. PPD ikut nah, sekali, Pak. Uh -uh. <laughs> jadi pertama keluar itu dalam keadaan tidak berbaju. Yang ya, ya. tidak ada orang keluar ada bajunya ya. juga tidak ada giginya begitu keluar tidak ada giginya sebab kalau ada giginya tentu ibu-ibu takut menyusui, ya takut digigit, ya. Jadi Allah gitu, keluar manusia itu dalam keadaan tidak ada apa apa. Tapi Allah jadikan pendengaran, ya. ya. Jadi pendidikan pertama itu oleh pendengaran. Maka ketika mau memulai sesuatu, mau menyusukan anak, ya. Mohon maaf ini, ya. Uh, harus yang sebelah kanan dulu, hmm. ya, nah itu. Jadi susu itu diberikan kepada anak kita, Iyi. ya, bukan kepada yang lain, ya. Nah, kemudian baru kiri itu kita Bismillah, oh. Bismillahirrahmanirrahim, oh. ya. Biar kedengaran sama anak itu. Hmm. Kemudian anak itu berbangis. Ah, Alhamdulillah. Hmm. Jadi pendidikan pertama itu benar. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang sopan ah. kepada anak sedini mungkin. Lali pendengaran ya, abis awal ya jadi anak itu dicium, anak itu disayang, ya. Nah Itulah fungsinya e, memberikan susu dengan asi itu asli itu ya. Di hmm. disitu ada sentuhan Bioritmik, sentuhan kasih sayang. Hmm. Jadi anak merasa dekat dengan si ibu itu. Al ummu madrasatun itu yang disebut ibu itu mak sekolah sekolah, sekolah, sekolah pertama. Jadi, jadi anak -anak the itu. mother is the first teacher. Hmm. Jadi guru itu adalah guru uh, ibu itulah guru yang pertama, hmm. ya. Maka besar dosanya kalau seseorang anak melawan kepada ibunya mm -hmm. tentunya mm -hmm. ya maka kata Nabi ada dua macam dosa di dunia ini yang akan disegerakan siksaannya mm -hmm. bukan di akhirat pertama durhaka pada orang tua mm -hmm. lebih pada ibunya ya kalau orang dua pada susulit mendapatkan rezeki mm -hmm. sulit kehidupannya. yang kedua adalah berzina mm -hmm. ya berzina itu Uh, berhubungan suami istri di luar nikah di luar. itu berzina hmm. ya itu dosanya di dunia saja akan dian Kem akan disegerakan ya akan disegerakan hmm. kembali kepada tadi anak itu ya jadi pertama itu anak keluar hmm. ya. nah, terus diberi nama itu anak yang soleh eh nah, ah, nama yang baik, yang baik. Eh, ah sinu asma abnakum hmm. baguskan nama anak-anakmu ya boleh pakai nama asmaul husna ya tapi harus pakai amdul hmm. ya Misalnya diambil dari Bismillahirrahmanirrahim, Abdurrahman, Abdurrahim, ada Malik Yaumiddin, Abdul Malik, mm -hmm. ya. Nah, jadi diambil dari Fatihah aja tuh. Mm -hmm. Jadi ketika kita manggil anak sore-sore belum pulang, tidak usah disebut satu-satu. Satu. Al, al Fatihah, <laughs> ya. Tentang, nanti ketiga-tiganya, ya. Sunnah, atau sunnah memakai nama Muhammad, iya. ya. Dan jangan dibiarkan anak-anak itu mengganti nama sendiri, sekarang... Sudah diberi diberi nama anak ya, yang bagus Muhammad. Orangnya. Eh jadi panggilannya Ahmad. Ya. Ahmad. Jadi Ahmad. Muhammad Ahmad, Ahmad Pak saya Ahmad. Loh kan Muhammad Ahmad. Eh diubah lagi jadi Peri. Peri. Kok Ahmad kamu berubah jadi Peri? Karena Muhammad. Ya Pak Ustaz kan Ahmad itu bahasa Inggrisnya Peri katanya <laughs> Ahmad bagus Peri good. Kata dia ya. ya? Nah, jadi jangan dibiarkan nama anak itu mengganti nama yang sudah diberi diberikan oleh orang tuanya nama Muhammad Abdul ya Abdul Malik Abdul Rahman ya, ya. Abdul Rauf itu nama-nama yang sangat bagus karena nanti dipanggil di akhirat itu dengan nama orang tuanya. Hmm. Jadi jangan memberikan nama anak sembarangan ya. ya. Misalnya Tong atau nak kamu ini kan kita mak orang tak punya hmm. namamu jangan bagus-bagus, sudah -bagus. aja mat peang, ya, atau mat doer, ya, atau kamu sudah siapa si Tompel, jangan, hmm. ya. Jadi memberi nama anak itu yang bagus, karena dia Arab akan dipanggil dengan namanya. Ya. Hmm. Setelah diberi nama yang bagus, anak itu dari kecil diaktifkan. Hmm. Kalau laki-laki satu uh, dua, dua ekor, ekor kambing, kambing, perempuan satu, satu ekor kambing, ya. Nah, di situ diumumkan nama anak kita. Jadi kehadiran anak itu memang disambut dilukakan dan diharapkan. Sehingga yang anak itu bangga, oh, bahawa kehadiran saya itu memang diharapkan. Nah. Jadi jangan begitu anak keluar, waduh, kamu ini nongol lagi, nongol lagi. Padahal saya sudah capek kok nongol lagi. Jadi sehingga anak itu mencintai. Alah alah tidak diharapkan. Jadi ya. ya diharapkan. Oh, jadi disambut, di pegang oleh bapaknya, ya, dicukur rambutnya. Hmm. Cukur rambutnya, cukur itu bukan sedikit-sedikit, semuanya dari gundul, ya, ya, Di ya dipotong, ditimbang. Setelah ditimbang itu rambut itu, kemudian si ayahnya bersodako seberat rambut itu baik dengan emas atau perak, hmm. ya, misalnya ada 2 gram rambut yeah. itu, dua gram. Ini apa maksudnya? Supaya anak itu jadi orang kaya nantinya, hmm. karena orang kaya kan sodako, yeah. ya, sodako. Nah jadi supaya dia uh, bisa bersodakoh supaya jadi orang kaya hmm. jadi ojo menengbai ojo menengbai itu artinya jangan diam saja supaya anak itu bergerak bagaimana saya supaya bisa bersodakoh hmm, ya. bersodakoh dengan pikiran bersodakoh dengan tenaga bersodakoh dengan harta bersodakoh dengan ilmu ya hmm. Nah, hmm. jadi itu prosesnya untuk memberi anak suatu ya okay. kemudian dibiasakan juga perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau ketika kita memberikan uang pada anak, jangan dilempar. Tuh uangnya, mama, mama jajan dong mah. Tuh uangnya, hmm. dilempar. Jangan ya, anak mengutin aja ya, ketemu. Astaghfirullahaladzim. Jadi kalau kita mengasihi anak, ya, juga eh, dimasukkan itu. ke sakunya nina ya, uangnya awas hmm. jangan hilang. Cium anak itu belajar baik-baik hmm. itu. Jadi memang anak itu di sini ada kalau eh, ada ada, yang ada yang sentuhan itu. kasih sayangnya. Nah kemudian setelah itu kepada anak itu di, diberitahukan dari kecil Nah ini halal, nah ini haram, haram. nah ini boleh, nah ini tidak boleh hmm. itu Jadi nah ini kalau bukan milik kita jangan kau sentuh hmm. Apalagi kau mengambilnya, dari kecil sudah ditanamkan kalau belajar, nak, jangan nyontek. Dan yang suka nyontek itu nanti jadi koruptor itu. Datuannya hmm. nah, jadi koruptor. Ini yang koruptor-koruptor itu adalah nyontek. tukang nyontek. <laughs> ya? nah, jadi kita harus percaya kepada kemampuan diri sendiri. Al iqtimadu al langafsik asasun najah. Berpegang teguh kepada pendirian kita, itu pangkal segala kebahagiaan. Jadi jangan membodohi diri. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kenapa harus? Hmm. Uh, nyontek, Keteng. mau ujian nyontek, Keteng. ya nyontek itu bahaya. Okay. Jadi, musra melakukan sesuatu yang tidak jujur dari kecil. kejujuran itu harus dipupuk dari, dari kecil, awal? Dari, dari awal. Sab Indonesia jangan kaya dengan orang-orang pintar, hmm. tapi minim dengan orang-orang miskin dengan orang-orang ya. jujur. Baik. pada jujur itu adalah Uh, angka segala kebahagiaan itu jujur di mana saja kalau kita jujur kerja di mana saja kalau kita jujur di masyarakat jujur, ya, mm -hmm. nanti akan dipercaya orang. Betul. Ya. Ini menarik sekali bahawa secara inti tadi Pak Nadi sampaikan bahawa orang tualah sebagai uh, tonggak awal pembentukan daripada anak soleh. Nanti ketika dia terjun di masyarakat atau sudah menjadi anak yang mungkin bisa membedakan mana baik buruk sudah ada bekalnya itu gitu ya. ya. Jadi tidak tidak tidak ragu lagi jika nanti dia akan menjadi anak soleh. Mungkin dari adik-adik SMP Islam Madatilah Jakarta Timur mau bertanya, silakan. Iya, Se duduk aja kali ya, duduk aja nggak apa-apa. Sebutin namanya ya. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hama saya Muhammad Sukron. Mu, ada Muhammadnya saat. Ya, Muhammad Sukron ya. dari Jakarta. Mm -hmm. Sini saya mau bertanya, mm -hmm. kalau siswa atau siswi coret-coretan di saat dia memperoleh kelulusan bagaimana boleh nggak boleh apa nggak itu syarat-syaratnya di mana tembok di tembok-tembok orang tembok tembok orang terus di baju di baju oke okay. ya udah itu aja terima iya kemudian yang kedua silakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya nih Namanya siapa? Oh, ya. Muhammad Yusuf Sofian <laughs> Ada Muhammad yang lagi ya Baik Yusuf silakan Bagaimana Yusuf. banyak orang Yang mengidolakan orang barat hmm. Terus? Oh, gimana Udah Maksudnya kenapa? Sering Contoh namanya. kalau Yusuf idolanya siapa? Michael Jackson tuh makanya sama juga orang barat juga <laughs> Baik itu aja ya Doa dulu kali Ustaz Andi silahkan dari Muhammad Syukron, bagaimana kalau lulus-lulusan itu nyeret-nyeret tembok, atau nyeret-nyeret baju. Kemudian dari Yusuf, idolanya orang Barat. Hmm. Bahkan mungkin sekarang kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti gaya-gayanya orang Barat, lambutnya di merah-merahin, yeah. kemudian hidungnya dipakain anting dan lain sebagainya. Apa itu e, dibenarkan? Ini menunjukkan pendidikan yang tidak berhasil, hmm. tidak berhasil. Karena pendidikan itu kan sasarannya ini head. Head hand, ya. Hmm. Nah jadi sinergi antara ketiga uh, uh, ketiga unsur itu tadi ya, uh, unsur kepala intelektual, ini Hati. adalah pembangunan karakter, karakter building, hmm. ya, ahlakul karimah Ini adalah keperigelan bahasa jawanya atau keterampilan hand. Leguh. Teknologi ya, teknologi. Keterampilan. Ah. Ya. Nah, kita mau di mana, memang pada tataran ini Indonesia diakui pintar, ya pintar ketika lomba matematika di Swedia, lomba ya, fisika betul, di Bali kita, menang, apa, apa. tapi pas uh, breakdown ke tangah, di kita. sini lemah, hmm. ya, lemah. Uh, tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, menurut Kiai Haji Salahuddin Wahid ya, bahwa uh, pendidikan agama itu gagal, hmm. gagal. Gagalnya apa? Seha seharusnya semakin tambah ilmu, hmm. ya, ibarat padi tambah ilmu, tambah merundukkan gitu. Pastinya. Hmm. Ketika sudah tamat dari satu jenjang pendidikan, harus kan bersyukur, hmm. ya. Nah, ini juga perlu keteladanan contoh dari kepala sekolah dan guru-gurunya. Hmm. Jadi ketika anak sudah selesai, hmm. yang Islam dibawa ke masjid, yeah. ayo masjid. Yang Kristen, yang Katolik dibawa ke gereja hmm. dan seterusnya, hmm. ya. Terus ketika selesai itu anak-anak, anak-anak kita kasih tahu anak-anak, ambil air hudhu anak-anak yang Islam, kita sudah selesai dari satu jenjang pendidikan, ilmu yang kalian dapat itu di sekolah ini ibarat benang yang dicelupkan ke lautan, hmm. kemudian diangkat hanya sedikit ilmu yang kamu dapatkan, namun ilmu yang kamu dapatkan selesai perlu kamu syukuri, mari kita sujud syukur, diajak hmm, nah, yeah. ya, ya, anak sujud syukur hmm. ya. Yeah? bacanya sadida jawadihi lillabiha laqahu wasaqsamahu wabasarahu bihauli waquatihi fatabarakallahu setelah itu anak-anak diberitahu anak-anak tentu pakaian-pakaian yang kalian pakai ini sudah tidak kalian pakai, pakai lagi hmm. karena kamu sudah selesai misalnya dari SMP hmm. sudah selesai dari SMA sudah selesai dari sarjana sudah selesai dari aliyah hmm. Masih banyak saudara-saudara kita di daerah yang memerlukan pakaian Dan perbuatan-perbuatan mencoret-coret pakaian itu adalah perbuatan syetan Mubadir, baju yang bagus-bagus terbuang begitu saja kan Innal mubadirina kanu ihwana syayatin Perbuatan Mubadu itu kawannya setan hmm. Kalian justru setelah mendapat ilmu Jangan jadi temannya setan hmm. Mari kumpulkan Kalau sekarang kalian masih pakai baju Pulang dulu hmm. Nanti besok atau sore Kumpulkan baju-baju yang kita akan sumbangkan Ke daerah bencana Seperti di Padang hmm. Daerah bencana seperti di mana Di daerah-daerah lain yang ada bencana Ya banyak Orang lain itu sangat sulit untuk berfakir. Nah, begitu. Ya. Jadi berarti kalau masih mencoret-coret itu tidak berhasil hmm. juga. Kalau misalnya nyorat nyorat tembok orang. Apa Sekarang orang yang punya rumah tu di di, di di apa di dicat bagus-bagus, ya. Ini anak SMP 172, 172, mm -mm. ya 138. Mm -mm. Itu kan tembok orang boleh, boleh beli boleh hasil, itu catnya. Ya, boleh dengan tangan dan juga. Padahal itu jika. sakit, yang punya rumah itu sakit. Ya Allah, mm -hmm. saya sudah punya rumah bagus, baru dicat dicoret-coret. Kadang-kadang tulisannya itu The Begos. Apa itu The Begos? Kumpulan anak-anak bego. <laughs> The case monyet-monyet. Bahkan saya lihat di Bogor itu, ada suatu rumah bagus sekali. Ditulis, Kapalang Edan. Apa itu kabar terlanjur gila Allahu Akbar Tembok orang bagus Ditulis Lapendos Laki-laki penuh dosa Lapender, laki-laki penuh derita ya nah, Itu banyak tulisan-tulisan yang Kadang-kadang Ya, katanya asma asal mengaf ya. <laughs> Senior senang isi orang Macam-macam itu ya. Bahkan diartikan lain ya. Di Bogor itu bagus itu Di hmm. Bogor itu Semboyannya tegar beriman hmm. eh, Ditulis tetap segar beserta istri teman katanya. ilah ila Tulisan-tulisan di tembok orang. Ini ya. menyiratkan pendidikan tidak berhasil. Dengan kalengut-kaliwat yang juga tidak sewajarnya ya. dituliskan di situ. Haram, itu perbuatan haram, perbuatan yang akan nanti mendapat siksaan di akhirat. Hmm. Jadi menulis di tembok orang yang sudah bersih itu jangan hmm. dikira tidak ada perhitungan dari Allah. Kan pelanggaran kecil itu ya, Pak? Ya. Kalipun tanah kecil. Nah itulah dia harus dididik. Dia di orang tua tu nak nah, coret-coret itu kalau mau nulis di buku ya. jangan pada tembok orang. Tidak ada alatnya ya. Jadi di tanah tu jadi membuang sampah pada tempatnya. Ya? Jadi kita khawatir kalau sekarang tu banyak yang jadikan contoh tu orang-orang barat, hmm. yang jadi idola tu orang barat, ya. Pada orang Barat ada segi positifnya, ada segi negatifnya yang tidak perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh juga dari Barat banyak hmm. seperti disiplin, ya, ya bagus. Kemudian eh, ketepatan waktu, hmm. ya time is money. Mereka menganggap waktu itu adalah uang, Kemudian mereka itu justru, eh, anu menuangkan dari hasil pikiran-pikirannya itu kepada ini, hmm. ya. Dan juga di sana itu kalau sudah mendapat gelar, gelar, itu tanggung jawab dengan gelarnya. Maka ada istilah uh, no publish is list. Ya. Artinya kalau tidak menerbitkan, tidak mengeluarkan suatu karyanya seorang profesor, seorang dos, dicoret. Ya. Nah di kita kadang-kadang ada kepala daerah itu gelarnya 3, gelarnya 4, kapan kuliahnya. Ya. Di sinyalir di Bandung itu ada semacam... Uh, maklar maklar disertasi, maklar, maklar skripsi uh, ya, sehingga orang tinggal pesan saja, ya. maklar detail, ini rusak jadinya. Hmm. Nah, ya, ya. Jadi kalau sudah itu dimiliki oleh dosen, dimiliki oleh guru gelar-gelar yang hanya diambil hanya hari Sabtu dan Minggu saja, ya, hmm. kemudian hanya untuk gagah-gagahan gelar itu, ya. untuk... ini rusak, rusak, hmm. ya pendidikan di kita. Nah, hmm. jadi itu menunjukkan pendidikan tidak berhasil, justru dari barat itu harus diambil itu teknologinya, semangat disiplinnya, semangat belajarnya. Ini kita lain yang diambil itu adalah rambutnya. Di mana rambutnya bule ingin kita bule, bule dicat merah, ya. kuning, cok. Uh -uh. Nah, terus orang barat kan tinggi besar hmm. ya, putih. Makanya di di ini banyak bulu. Hmm. Ya, banyak di di dada itu ada bulu. Nah, orang kita Udah pendek hitam, ya? Dibuka dadanya banyak panu, ya? Kalau orang barat itu si Bill, si Brown, si George, si, si Nelson, ya? Michael. <coughs> Michael. Itu tinggi besar. Dan kalau mereka itu mabuk itu satu botol, dua botol mabuk, ya? Oh, satu botol. Dan kalau mereka mabuk yang keluar itu sosis, iya. hamburger dan kentonah, Frenchykan, pisah hat. Ah itu. Ni orang kita orang kampung sekarang dosa sudah masuk desa ya. Iya. anak SMP anak SMA di kampung ada yang patungan, beli bir iya. beli minuman keras, mm -hmm. satu botol baru satu sloki, mabok mm -hmm. uh, mabok yang keluar apa? tahu <laughs> kupatahu uh -uh. keluar jengkol, keluar pete, petai nah jadi kalau para pemirsa, para pendengar TVRI di mana saja berada, kita punya anak, laki-laki, remaja, punya anting sebelah, ya. itu sudah setengah gendeng. Setengah gila. Anting sebelah ya, setengah gila. Eh, eh. Jadi kalau sudah pakai anting dua, anak laki itu sudah gila-gila. Oh. Ya. Ya. Jadi ini enggak, rambut dicat, badan it, uh, muka hitam, hmm. ya, muka demek hitam. Pakai hmm. ya. anting sebelah ya pakai celana dibolongin malam-malam didu aja pinggir jalan persis kayak juri <laughs> kayak setan ya nah itu jadi apakah anak-anak kita itu ini calon generasi mm -hmm. bangsa ini yang begini yang rambutnya dicat mm -hmm. yang pakai anting sebelah mm -hmm. yang celananya bolong ya apa itu iya. ya apa nah, itu calon anak itu? apa itulah gitu? calon anak-anak soleh itu ini mm -hmm. ya? gak anak-anak yang memang belajar belajar dalam arti cerdas, cerdas secara intelektual, emosional. cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual mm -hmm. Tapi yang tidak lupa ini, ini, ini ya. nanti anak-anak kita Petampilan. bisa bikin HP, mm. bisa bikin laptop, pesawat. bisa bikin komputer, mm. bisa bikin pesawat, mm. kapal terbang Bisa bikin nuklir, bisa bikin kapal induk, bisa bikin tank baja, bisa bikin senjata mutakhir okay. itu, itu yang diharapkan mm. Ya. ya, Boleh dari segi positifnya berarti kita campur ke ya, Tetapi kalau dari segi-segi yang Kayakannya hanya sekedar ya, gaya-gayaan ya, Gak usah lah ya, ya Jauhkan ya. itu ya. Baik kita jeda dulu sa'nandi, so Kita ya. dengarkan sair yang pertama Dari grup Hadro SMP Islam Yayasan Ma'adul Madotillah Jakarta Timur Lagu pertamanya dengan judul Ya Habibi Ya Muhammad silakan. Kembali bersama kami dalam Hikmah Pagi Di segmen Da'u Agama Islam Dan tema yang kita bahas adalah tentang masalah Cara memperoleh anak yang soleh yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Andres Haji Nandi Naksabandi Bahwa orang tualah sebagai tokoh utama dalam pembentukan karakter menjadi anak yang soleh Dari mulai ketika orang tua itu eh, apa sedang eh, mengandung yeah. anaknya Karena banyak sekali ajaran-ajaran Islam memberikan semacam satu pelajaran kepada kita untuk bagaimana menciptakan anak yang soleh dan uh, pemirsa, uh, mudah-mudahan Anda masih berkabung sama kami, Pak Nandi. Di sini juga ada adik-adik uh, dari SMP Islam Plus, Zaya Yaisan ya, ya, Hadul Islam Madotilah Jakarta Timur, yang tadi juga sudah ada pertanyaan dari adik-adik kita. Kemudian saya ingin melanjutkan, bahwa uh, saat ini memang rupanya orang tua sedang memiliki tantangan yang begitu besar. Karena semakin banyak, semakin pintar, semakin cerdaslah anak-anak kita saat ini tetapi orang tua kadang-kadang juga sulit untuk menghadapi anak-anak. Ya. Media ya, ya. teknologi ini yang paling mempengaruhi. Ya. Di... Jadi yang mendidik anak kita, yang membentuk kepribadian hmm. anak kita itu ada tiga komponen. Ya. Pertama adalah orang tua. Hmm. Ya. Orang tua ini, ya. maka kata Nabi, kulmauludin yugal alfitroh al pakabawahu. Nah ini ya abawah. Orang tua. Jadi orang, orang, hmm. orang tua ini yang harus lebih disiplin anak, sebab. Kalau dengan guru di sekolah itu anak terbatas dengan waktu terbatas dengan anak yang perlu diperhatikan. Betul, ya. ha? Tapi ini orang tua ini. Nah oh, sekarang ya, ini ya. kan rata-rata sibuk ya iya. Oh, orang dari tua laki-laki kerja, istri kerja ya sehingga anak itu bisa bebas gitu tidak hmm. ya, tanpa kontrol dari orang tua. Yang kedua adalah guru di sekolah. Yang membentuk kepribadian ini, ya, tentu e, seorang Muslim harus mencari tempat atau lembaga-lembaga pendidikan yang e, harus di yang sudah teruji, ya, bagaimana ini pendidikan e, antara untuk di. sekarang kan ya, ya. pendidikan banyakkan ini aja, ya. ini oh ini bagus matematikanya, anak-anak saya bagus, tapi Asyik tidak ini. pernah e, tangannya tangannya bisa apa? Oh sekolah unggulan pak, ya sekolah unggulan dalam bahasa tadi tangan apa? Bisa Terampilan apa? Tangan, keterampilannya apa? Sudah bisa bikin sisir, hmm. sudah bisa cermin belum? Ya, sudah ya. bisa bikin uh, alat seperti untuk uh, motor apa belum ya. Hmm. ya? Itu itu. Nah yang ketiga adalah lingkungan, hmm. milieu bahasa Belandanya Ini milieu inilah yang paling berat. Betul, ya. lingkungan yang paling. Kadang-kadang, kadang-kadang anak sudah disiplin di rumah, di hmm. sekolah, tapi ketika bergaul dengan teman-temannya, berubah ya, lagi. Berubah gitu. lagi. Nah ini justru makanya harus dicari ya. Uh, lingkungan itu juga yang kondusif. Uh, kondusif yang bisa ikut membantu pendidikan anak-anak kita. Oke. Cara ya. mencari sekolah juga ya untuk anak-anak itu. Penting. Cara mencari sekolah, cara men... tapi itu kesemuanya dalam Islam itu dikunci. Ada hmm. kunci namanya solat. Solat. Ya. Ah solat ini. Maka sabda Nabi ya sabda Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala. Murusibyanakum. Muru awuladku mbi solati idah balagosab asinin. Hmm. Didiklah anakmu, suruhlah anakmu solat dalam usia tujuh tahun. Yeah. Nah, ini anak ini bagikan bibit kalau dalam pohon bibit. Ya. Mm -hmm. Jadi kalau pohon itu misalnya condong ke jalan, kalau masih kecil bisa. Iya, yeah. nah. bisa. Tapi ya. kalau sudah besar, harus digergaji. Mm -hmm. Ya, nah anak juga gitu, Pokoknya di Quran itu ada surat namanya surat An-Nisa bicara tentang keluarga hmm. tapi ujung-ujungnya salat ya. ujung-ujungnya salat jadi kalau anaknya sudah diikat dengan salat sudah tekun ajab bahasa jawabnya ajem hmm. iya kan nah, melaksanakan salatnya tidak mau ninggal itu kan anak-anak yang tawuran anak-anak yang terlibat nark anak-anak yang enggak salat hmm. yang jauh dari salat ya salat tapi kalau dihilang salat makanya itulah Rasulullah salat ya? salat asalat ah Sampai mau meninggalnya pun Rasulullah SAW itu sholat oh, yang luar as sholat asolat asolat as as hmm. ya sekarang orang berpikirannya lain lah orang sholat juga begitu benar. ya begitu ya kalau orang sholat aja nggak benar, apalagi orang yang nggak sholat nah, nah ya. balikin lagi ya nah terus usia 10 tahun berani meninggalkan sholat hmm. anak itu disabet Iya, eh, ada, ada terbiaknya ya. Jadi di, di ini, Sad. tapi jangan membahayakan. Ya, anak ditunjuk kalau nyu, w sholat lucu. Sabar, sabar nggak? Jadi dipaksa, dipaksa. Yang namanya sholat, yang namanya belajar harus dipaksa. Awalnya dipaksa dulu ya. Hmm. Nanti setelah itu jadi biasa. Hmm. Ya. Nah. Biasa. Siap, Nabi juga ketika disuruh baca oleh Muazzibul, ikhro. Hmm. Sabda Nabi ma'ani Nabi saya tidak pandai membaca ikro kata malaikat baca, baca. ma'ani Nabi saya tidak perlu ikro baca nah, akhirnya malikat itu membaca ikro Bismillah jadi gitu pada anak itu baca baca baca ya hmm. baru diberi contoh ya. ya oleh orang tuanya nah gini cara baca jangan ayo ayo baca mamah mau nonton tv dulu ayo baca <tuk> Mama, -ong -ong -ong. Ya? sementara anaknya suruh baca tapi Ininya orang tuanya nonton sinetron, hmm. bapaknya nonton bola, bola. ya. Nah. Jadi ah orang tua tuh jangan hanya jadi makelar. Sekarang nah. jangan makelar, ada makelar kasus. Kalau ya. itu orang gua jadi makelar, ya. <laughs> Gimana kalau makelar? Ya calo. kalau di Terminal kan, hmm. kota ini, ayo, ayo, ayo. Cirebon, Cirebon, Cirebon, mengikut, ya? ayo, Bandung, Bandung, Bandung, Surabaya, Surabaya, Surabaya Tapi salong tidak pernah naik, Iy. orang sudah naik dia mengajar, di salong nah. Kepada anak juga begitu, hmm. ya. ayo ngaji, ngaji, bapak tidak ngaji kata anaknya hmm. Ah, saya sih tidak harus diajari Ternyata nah, kalau di gereja itu anak-anak diam hmm. Sekalipun pendeta bicara dua jam, anak-anak diam saja. Hmm. Ya, karena orang Kristen itu sebelum anaknya ke gereja, hmm. ditanya dulu, Nak ini hari Minggu ya, kamu harus ke gereja. Tapi ingat ya, kalau kamu di gereja tidak boleh bercanda, hmm. tidak boleh berisik sebab gereja itu rumah Tuhan. Yeah. Kita harus hormat terhadap rumah Tuhan. Hmm. Jadi anak-anak diam saja. Nah, kita sebagian orang kita ada, anak-anaknya berisik di rumah, orang tuanya ngomel. Hmm. Eh, anak-anak daripada berisik di rumah, ke masjid eh bapak capek. <laughs> jadi di situ ya. berisik, masih ke masjid. Ya. Jadi harusnya keteladanan itu, hmm. keteladanan Dari orang tua awalnya. Nah, itu sangat penting keteladanan itu ya. Hmm. Nah, jadi orang itu akan anak isteri malut manut yaitu terutama dari suami sebagai kepala rumah, rumah tangga tanda, dan tanda. ibu sebagai kepala rumah tangga. Jadi dua-duanya kepala. Betul. Ya, dua-duanya kepala itu mm. Sekarang, ya. Baik, ini ada lagi mau tanya silakan. Dari sampai besok? Ya, silakan. Ya, langsung aja. Hmm. Hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nama saya Abdurrahman Fikri. Abdurrahman. Saya ingin ber ber bertanya. Hmm. Agak keras suaranya. Bagaimana kalau di jalan ada pohon jambu hmm. Dan jambunya itu kita ambil lalu kita makan Apa hmm. yang harus kita lakukan hmm. Dan apakah itu termasuk sifat anak yang soleh oh. Tahu belum pohon jambunya punya siapa? Tanpa Hah? seizin punya orang Oh tanpa seizinnya Baik, kemudian lagi yang lain? Iya Di over mic ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saja iqbal pikirin saya ingin bertanya bagaimana caranya kalau orang tua marah-marah terus <tuh> sering diomelin <tuh> silakan masuk tadi ya jadi ini juga tadi menunjukkan pendidikan tidak berhasil hmm. ya, karena dalam dalam agama Islam kalau kita mengambil milik orang lain dengan tidak seizinnya kecuali ada peralihan hak, peralihan hak itu kan melalui jual beli, mm. tukar menukar, mm. karena hibah, mm. ya, atau karena pewarisan, mm. atau karena pejaring. Yeah. Pejaring itu dalam Islam ikhyaul mawad. Misalnya mm. ada satu tempat kita buka di lahan baru, mm. sudah 20 tahun kita tinggal di sana, mm. tapi tidak ada yang mengganggu gugat, mm. nah, itu milik kita, mm. ya. Nah itu. Tapi kalau tanpa jual beli, tanpa tukar, kita mengambil sekecil apapun ada jambu orang. Pewa anak ya. anak yang sekolah yang baik, ah ini bukan milik kita. Hmm. Maka kepada anak syarikat kasih sudah ditanamkan nak ini halal nak ini haram mengambil barang orang lain, apalagi hmm. daging, kita makan, ya. maka neraka harus membakar daging yang kita makan. Hmm. Astagfirullah. Ia akan jauh dari korupsi kan? Hmm. Sebab man akalal haram panaru aulabihi hmm. atau kululahmin nabata min al haram panaru aulabihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram Makan raka harus dibakar Dari jambu kan jadi darah jadi daging mm, ya, Mangga orang diambil Pisang orang diambil mm. ya. Oh jadi kan pendidikan agama itu Membentuk karakter mm -hmm. Karakter building Supaya ahlak, oh orang lain tidak tahu Hmm. Nanti bagaimana di akhiratnya? Allah tahu ya. Iya. Hmm. Bukankah malaikat mencatat amal saya? Hmm. Jadi akan berhati-hati. Itulah orang beriman. Hmm. Ya. Pendidikan itu memang harus arah ke sana. Sehingga hmm. mau menjauhi anak itu mau melakukan sesuatu kebaikan walaupun tanpa dilihat orang. Hmm. Dan anak itu akan mampu menjauhi larangan Allah walaupun tanpa ada orang. Hmm. Karena sudah Ini. tertanam ya. Iya, sudah tertanam itu ya kejujuran. Hmm. Baik. Ya, yang kedua. Bagaimana menghadapi misalnya tadi ya ada orang tua marah-marah. Mm -mm. Nah, sebabnya marah itu apa? Mm -mm. Ya. Jadi dekati tuh orang tua, ya. Pak, kenapa Bapak itu marah? Marah itu mengeluarkan energi yang besar, mm -mm. mengeluarkan energi yang banyak, mm -mm. kalau yang banyak Bapak jangan marah. Ya, itu. Boleh anak juga, tapi baik-baik, sambil -baik. mm -hmm. sambil bercanda. Bapak kenapa sih marah-marah, Pak? kalau marah bapak sambil berdiri, bapak duduk hmm. bapak duduk berbaring kalau marah sambil berbaring, wah sudah terlaluan itu ya? ambil air hudu kan? nah, atau kalau marah-marah dulu datang marah, adek banyak di masjid aja, di masjid aja, sholat di masjid bukan duduk yang malah kabur ya, nah, ya. jangan kabur, malah bapak tidak mungkin datang ke masjid marah-marah Mana -marah. ya? ini anak saya nih kok kamu marahin tidak ada, oh di masjid oh hmm. jadi, kalau tidak mungkin ya? maka kalau kita banyak hutang juga itu di masjid kalian lagi ya. Oh. <laughs> ah lagi mau jadi salat Banyak. Jadi sekarang itu seakan akan masjid itu buat orang tua, hmm? buat orang susah. Jadi anak-anak jangan di masjid. Jadi hmm. kalau anak-anak hmm. orang tua marah-marah di masjid saja ya. Banyak beribadah kepada Allah. <laughs> jadi orang tua enggak jadi marah ketika jadi, di, marah di masjid ya. ya. Baik ada lagi yang lain mau tanya silakan. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras suaranya. Siapa namanya? Kan nama saya Aji, bukan? Hmm. Saya ingin bertanya, apa doa untuk jadi anak yang soleh? Doanya untuk jadi anak yang oh, soleh. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Silakan. Satu tadi. Ya. Oh, sebetulnya doa untuk jadi anak yang soleh itu sebetulnya bukan pada anaknya ya, pada orang tuanya. Yaitu membaca doa Rabbana Hablana Min azwajina Wadu riyatina kuratayuni wajana lilmutakina imama itu memang harus uh, doa itu dibarengi dengan usaha orang tua mengarahkan supaya anak solih. Hmm. Ya. Wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami uh, uh, keturunan kami yang kuratayun hmm. itu soleh pada akhirnya oh, soleh ya wajana lilmutakina imama dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah tapi tidak ada salahnya, seorang anak berdoa juga supaya jadi anak soleh. Mm. Allahumma alni waladan solehan. Mm. Ya Allah, jadikanlah saya ini anak yang soleh. Mm. Ya Allah, jadikanlah saya ini adalah orang yang selalu menetapi perintah-perintahmu. Dan selalu menjauhi larangan-laranganmu. Mm. Nah, boleh itu berdoa seperti itu. ya. Mm. Jadi minta pada Allah supaya diberikan akhlak yang baik, mm. keimanan yang teguh. Ya dan menjadi anak yang soleh. Mm -hmm. ya. Doa tidak mesti harus selalu dalam bahasa Arab, ya. ya bahasa Indonesia. Allah tuh ngerti segala bahasa. Mm -hmm. Ya, misalnya Ya Allah jadikanlah saya adalah orang yang jadi anak yang soleh, selalu taat kepadamu dan diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-laranganmu. Ya. Mm -hmm. Ada Nabi Musa pernah ditegur, betul? Dan ada orang berdoa dalam bahasa dia hmm. ya Dalam bahasa tukang pengembala hmm. Ya Allah engkau siapa yang menjahit sepatumu <tuh> Ya Allah siapa yang memberikan makan kepadamu Kalau aku dekat aku akan memberikan makan Kata Nabi Musa kau berdoa begitu Nanti dicait mulutmu ya Kasar kamu ngomong pada Allah Ditebur Nabi Musa Jangan begitu Orang itu mampu berbicara, memang pengembala, ya. hanya seperti itu. Kita Allah kami de kami dengar dan kami tahu segala bahasa orang yang meminta, ya. Nah itu sampai bahasa pun Allah tahu. Bahasa ya. pun Allah. Hatip itu kan HP hatip. hatip ya. Pak nah, <laughs> Saran di ini, karena situasi saat ini begitu banyak media-media uh, elektronik yang uh, datang kepada anak-anak muda saat ini. Apakah itu dalam bentuk IT dan lain sebagainya, kecanggihan teknologi, Pak? kadang-kadang orang tua malah menjadi tidak didengar karena memang aktivitas anak-anak sibuk dengan IT maraknya PlayStation game online di mana-mana Facebook, ya. Facebook dan lain sebagainya kadang-kadang menyita hari-hari anak-anak kita ini untuk dekat kepada orang tua atau bahkan mungkin dekat kepada Allah orang tua harus seperti apa saya itu kagum ya anda tetangga saya hmm. itu pegawai bank hmm. bangkir hmm. ya tapi aneh ini di rumahnya nggak punya TV, Nya Allah, nggak punya TV, dan anak-anaknya tu nggak di, dibeliin HP, nggaliin mm. HP, dia mobilnya saja Suzuki Carry. Mm. Pada suatu hari ketemu dengan saya, Pak, kenapa di rumah bapak nggak ada TV? Khawatir mengganggu pelajaran anak-anak saya. Mm -mm. Ya, Dan kenapa itu anak-anak dibelikan HP? Ah, nanti kalau dengan HP itu macam macam mana? Mm. Jadi itu bagian dari kontrol ya, mm. walaupun itu merupakan alat, -alat. Uh, alat yang sekarang itu kan anak-anak kecilnya sudah sudah, sudah punya, punya mm. HP. Ya. Ya. Mm. Jadi memang kalau IT itu adalah normal mm. ya normal. Tergantung kita menggunakannya mm, Nah ya. di sini kembali peran orang tua mengawasi mm. penggunaan penggunaan HP, juga tayangan-tayangan itu -tayangan dipilihkan yeah. ya mana yang aman buat anak-anak ya. Mm. Jadi juga anak dibatasi. Ya. Hmm. Jadi TV itu jangan tiap kamar ada, tiap hmm. kamar ada. Ya satu saja ditonton dengan keluarga. Nah mana yang patut ditonton anak-anak, mana yang tidak patut? Hmm. Biasanya kan dari pihak penyelenggara juga ada yang malam-malam yang tidak hmm. patut di uh, padatkan. Ya. Oh. Tapi ini juga anehnya pengajian itu, hmm. ya taklim, kuliah subuh, anak-anak belum bangun iya, atau anak -anak ketika anak belum sekolah. Belum ya, jadi anak-anak saya katakan nggak boleh gitu nonton ngaji itu, padahal justru pengajian seperti ini harus di, dilihat mm. ya anak-anak di, di, itu jadi pemirsa ya. Mm. ya, jadi harus balance berimbang. Nah kita e, banyak justru di siang-siang itu yang anak-anak ketika sudah pulang sekolah atau anak-anak ketika belum sekolah atau anak ketika istirahat. Tayangan-tayangannya, tapi pengajian itu rata-rata jam 2 malam. Ada pengajian. Mm -hmm. Saya lihat pernah ada pengajian di salah satu subsebut itu jam 3 malam ya, di mana anak-anak kan sedang tidur. Uh, Tikber sedang sedang tidur ya, dang lalo bahasa Padangnya mm -hmm. Nah, ini barangkali perlu juga dipikirkan oleh para seniman itu mm -hmm. ya, uh, membuat satu sinetron tayangan-tayangan yang Uh, mendidik building karakter membuat ya, karakter berarti. yang akhlakul karimah hmm. yang bisa ditonton yang bisa diperhatikan uh, hmm. ya dinikmati oleh anak-anak dan generasi muda sehingga itu baik ya. terima kasih saat Nandi uh, insya allah kita jumpa lagi pemirsa dimanapun anda bahwa memang rupanya sekalipun orang tua sebagai tokoh utama dalam pembentukan karakter anak-anak menjadi anak yang soleh tidak menutup kemungkinan juga faktor di luar orang tua seperti para guru Kemudian juga lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, juga para praktisi-praktisi yang e, bekerja di dunia pertelevisian dan lain sebagainya Ini membantu orang tua untuk bisa menciptakan anak-anak soleh dengan berbagai bentuk e, sikap ataupun akhlak karimah yang diusung e, oleh Rasulullah SAW dan mudah-mudahan anak-anak generasi muda kita menjadi pribadi yang kuat, yang istiqomah dan selalu jujur dalam menghadapi segala sikap kehidupan ini. Serta tentunya menjadi anak-anak yang soleh sehingga bangsa ini menjadi kuat. Dan perjumpaan kita nanti akan ditutup oleh lantunan syair dari grup Hadroh SMP Islam Plus Madotila. Saya mohon undur diri, terima kasih atas tersama anda, mohon maaf atas segala hilang, sampai jumpa. Ilalikaufi amanillah, bila hitafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku berikutnya.